Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ham katirantai benuwarakan fiikamayyihubrotulawrada wa salatu salamu ala nabiilah Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man sara ala nahihi bi insanilailomiddinobat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada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 Kajian rutin kita Yang kita harapkan menjadi Salah satu amalan-amalan Yang paling Allah sukai Di dalam catatan Amalan kita pada hari kiamat kelak Nabi SAW bersabda Ahabul amali ilallah Ahab aduamu hawa inqal Dan amalan yang paling Dicintai oleh Allah Yang paling kontinu Walaupun sedikit Yang paling kontinu walaupun sedikit Maka kontinuitas adalah harga mati ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Kontinuitas itu harus kita jaga agar sebuah amalan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik satu daripada kontinu, daripada banyak, tapi... Uh, bolong-bolong dan diep paling Allah cintai, adalah yang paling continue, een uh, Musa Buku yang ditolies oleh Imam Ibn Jamaa. Buku yang mengajarkan kita sebuah karakter yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena ini adalah penentu sukses atau tidaknya kita di dunia ilmu. Dan sukses atau tidaknya kita di dunia ilmu itu menentukan sukses atau tidaknya kita di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Yusuf bin Hussein mengatakan, Bil adabi tafamul ilma, Hanya dengan adab, Engkau memahami hakikat dari ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan masuk ke hadith. Hadith yang keberapa hadirin? Ya. Yeah. Man salakat ya atau man yeah. yatlubu fihi ilman silakan dibaca het saja Ik kecil sekali ya silakan saja. Ik Ik Ik Ik Sallallahu wa' lahi wa' salam, man salaka' fari' kon jatlubu fiji' alman, salaka' bihi fari' kon min turuk il-ġanna. mala ikata, la' wadhu wa' djinja' hata' harri toali bil-almi liridavlahi' anhu. W'inna' l-alima' la' jastarfir u lahu manfis samawati wa' manfil arbu, hata' l-ħitanu fiji' jaw filma'. W'inna' fadla' l-alimi' għalala' abidi fa fadl al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakibi fa inna al-ulama'a warathatul anbiya wa inna al-anbiya alam yawarisu dinan wa la dirhama wa inna ma warathul ilma faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafirin ya alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'ad kita masih bersama hadis yang cukup panjang dan kita sudah kajian penggalan pertama dari hadis tersebut yaitu man salaka tariqan iltamisu fihi ilman barang siapa yang berjalan dalam rangka iltamisu masih ingat arti iltamisu hadeh pojok kanan siapa yang tahu arti iltamisu pojok kanan iltamisu ah Gak ada pojok kanan. pojok kiri. Pojok, pojok. Atau pindah dulu ke pojok, baru aku akar tangan. Ikuti anjuran saya. <laughs> Kalau pojok berarti pojok. Ada. <tuh> Apa arti Alta Misu? Ada usah angkat tangan. Alta Misu adalah hmm? meminta dari Yang bawa ke atas, walaupun satu jenis. Sehingga seorang penuntut ilmu harus terus merasa diri kecil, kerdil dan selalu berada di bawah. Dan itulah yang mencambuk dia, men-trigger dia untuk terus belajar, belajar, dan terus belajar. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah ternyata hadisnya ada kelanjutannya tuh, hadirin sekalian. Nabi melanjutkan sawala salam wa mala malaikata la tadau ajnihataha li talib al ilmi li ridallahi anhu dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya atau apa ya naknya mengapa launya mengapakan apa menaungi apa menaungi apa <ago> apa? Hm. Meletakkan. Hah? Menghamparkan. Moment. Semakin enggak jelas nih kan. <laughs> ya intinya itu dia ini apa sih gitu-gitu me, meletakkan ya meletakkan sayap-sayapnya <tuh> di hadapan penuntut ilmu karena rido Karena ridho Allah kepada si penuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, kita berhenti sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Malaikat saja melakukan hal itu di hadapan penuntut ilmu. Apa yang dimaksud meletakkan sayapnya? Al Imam Nujujama'a memberikan beberapa makna. Mengumpulkan atau merangkumkan penjelasan para ulama-ulama di dalam buku beliau ini. Kata beliau yang pertama, maknanya adalah para malaikat tawadu di hadapan penuntut ilmu. At-tawadu'ulahu. Jadi para malaikat itu meletakkan itu sebagai simbol ketawaduan di hadapan penuntut ilmu. Jadi merendahkan hati mereka di hadapan penuntut ilmu. <tuh> Dan ini persis sebagaimana apa yang Allah firmankan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Suaara ayat 215 wahf taba kalimat tab'aka Mukminin. dan rendahkan sayapmu wahai Muhammad maksudnya apa tawadulah wahai Muhammad di hadapan siapa Limane tab'aka minal mu'minin di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin dan tentu saja sahabat yang mengikuti Nabi pada saat itu SAW adalah para penuntut ilmu. Mereka duduk di majelis Nabi, mereka mendengar penjelasan Nabi SAW tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran dan Rasul kita SAW. Disuruh oleh Allah untuk tawadu dihadapan mereka Walaupun Awam Malaikat Rasul Itu diminta untuk tawadu Walaupun Ini ilmu baru Baru dapat hidayah Baru hijrah terus datang Belum bisa baca Quran Ikhra baru ikhra satu bahasa Arabnya baru anent gitu loh. Enggak ngerti syukran dia, enggak ngerti syukran. Jazakallahu khairan masih terbata-bata. Tapi kalau dia penuntut ilmu, wa innal malaikata la tad'u ajnihatan ajnihatan li talibil ilmi li ridwallahi an wa khaffatullahu wa khaffat janaha kalman itba'aka minal mukminin. Dan Randakan sayap dat Muhammad di hadapan orang-orang yang mengikuti Anda. had karakter ini kan yang zijn, kali hilang di tengah-tengah die -tengah Kalau malaikat saja die zijn. Hij yang een yang niet yang apa, -apa Kalau Nabi juga diperintahkan oleh Allah demikian, ya apalagi kita. Apa kita menyombongkan diri di hadapan sesama penuntut ilmu? Apa hak kita sok-sok senior? Sok paling ngerti? Paling lama? Nggak bisa. Ini bukan adab di dalam dunia ilmu. Adab di dunia ilmu itu saling tawadu, saling rendah hati bukan saling pamer. Bukan saling show off. Bukan saling menunjukkan siapa yang berjasa di dakwah ini enggak. Waqfitlah waqfit janaaha kaliman <itabaakaminal> muminin <wakfid lahu> Nabi disuruh tawadhu di hadapan orang yang ngikutin. Semua yang mengikuti engkau engkau harus tawadhu wahai Muhammad. Dan malaikat saja tawadhu masa kita nggak tahu tuh siapa kita hadirin sekalian apa kehebatan kita apa jasa kita dibanding Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat makanya saya katakan dan berapa kali kita bahas di majelis ini bahwa syiarnya dunia ilmu adalah al ilmu rahimun baina ahli Kayaknya tahunnya agak kecil ya. Bisa diinikan lagi nggak, Mas Men atau siapa? Khususnya bagian-bagian ibu-ibu, bagian akhwat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, al ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat kita saling menyayangi, saling menghormati. Kamu boleh semakin tinggi. Dan kisah Nabi Musa pelajaran bagi kita. Bagaimana Nabi Musa tawal luar biasa di hadapan. Nabi Khadir. padahal secara akumulasi beliau lebih alim daripada Nabi Khadir. Tapi itulah hal attabioga ala antu alimani mima alim tarushdal. Izinkan aku untuk mengikuti engkau. Tawadu, tawadu, tawadu. Ini syiar di dunia ilmu. Semakin berilmu semakin tawadu. Makanya kan kita sudah sampai Imam Ahmad aja beberapa kali ditanya apakah jawaban beliau salil ulama tanya para ulama bahasnya seolah-olah beliau bukan bagian dari mereka satu dari empat imam madhab hadirin. Cara jawabnya tanya para ulama tanya para ulama itu kan cara jawab orang awam Mas hukumnya ini apa? Itu tanya Ustad. Berarti konotasinya dia Ustad atau bukan? Bukan. Beda kalau dia bilang, uh, tolong tanya Ustad lain. Ah, dia Ustad juga nih, kan gitu. Tapi kalau bahasanya tanya Ustad deh. Anak nggak tahu. Orang kan berpikir ini bukan Ustad. Imam Ahmad mengatakan salil ulama tanya sama ulama. Dan ruh ini yang harus di Bangkitkan hadirin sekalian Karakter ini makanya Fakuhu lagi-lagi Kita gak boleh lupa nih Kita gak boleh move on dari hadis tersebut Tujuan kita belajar Bukan sebatas jadi pintar Tapi menumbuhkan karakter ya Fakuhu Menjadikan ilmu sebagai tabiat Keseharian Dan salah satunya adalah Karakter rendah hati Jadi kita harus malu kalau kita sombong di hadapan seorang penuntut ilmu serendah apapun dia, enggak terkenal, enggak dunia dangga enggak ada yang kenal dia, orang baru, orang awam. Kalau kita sampai sombong di hadapan dia berarti kita memposisikan diri kita di atas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, untuk mungkin di atas para nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi aja tawadhu. Nabi saja tawadu. Jadi kalau misalnya ada yang baru, Anda datang, lah. Jangan dipelototin dari atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ini celananya udah dipotong atau belum. Terus gimana jilbabnya, rambutnya masih kelihatan. Terus judes. Anda bukan penonton ilmu. Tapi dia bukan penonton ilmu. Anda juga bukan penonton ilmu. Penonton ilmu karakternya tidak ada meikian. Tidak ada begitu. Senang. Hadirin yang dirahmati Allah, tawadu Itu penting Tawadu, jangan remehkan orang Jangan Meremehkan orang Kesalahan fatal iblis Itu ngeremehin adam Jadi kalau kita ngaji Ternyata Hasilnya meremehkan orang Sebenarnya Petunjuk siapa yang kita ikutin Apakah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Atau petunjuk Iblis laknatullahi alaih Tawadu itu penting Dan inilah yang ada di dunia ilmu Malaikat menun, uh, meletakkan sayap-sayap mereka Karena tawadu dihadapan penuntut ilmu Itu yang pertama Yang kedua An-nuzulu indahu walhuduru ma'ah Maksudnya mak Maksud dari itu adalah malaikat hadir dan bersama para penuntut ilmu. Jadi malaikat hadir dan bersama para penuntut ilmu. Jadi di majelis seperti ini malaikat hadir. Dan ini didukung oleh hadis yang lain. Nanti kita akan baca. Ghosyadhumur Rahma, Wuhafadhumul malaika Majelis ilmu itu dinaungin oleh para malaikat. Makanya kita harus punya adab hadirin. Jadi yang hadir bukan kita aja, malaikat datang. Malaikat datang. Menteri datang aja, Oh kita harus jaga sikap. Menteri itu datang. RI 1 datang, semua harus jaga sikap. Tuh, disuruh. Nah gimana? Malaikat yang datang. Makanya kita harus jaga sikap. Yang bawa anak harus jaga sikap. Malaikat datang hadirin sekalian. Gak boleh asal-ngasal. Malaikat, makhluk maluk Allah Yang kerjaannya hanya ibadah Berzikir, br Hadir bersama kita Itu makna yang kedua, makna yang ketiga maħla jang Makna yang ketiga adalah maħla jang għadduwa, maħla jang għadduwa, maħla jang għadduwa, memuliakan itu. Bukan hanya tawaduk tapi memuliakan. Jadi sekali lagi kita harus membangun hubungan yang saling memuliakan di antara di antara kita. Karena malaikat memuliakan kita. Kalau malaikat saja memuliakan penuntut ilmu, masa kita gak memuliakan? Jadi kita harus memuliakan. Ketemu di pas kajian, dimuliakan, hargai orang. Lalu duduk bareng, jangan sok-sok angku, jangan sok merasa udah ngetek tempat, suruh orang di pinggir-pinggirin, karena selama tiga bulan ini kita udah pewek di tempat tersebut. Ini gak boleh. Itu gak memuliakan tuh. nggak boleh demikian dalam majelis itu harus ada pemuliaan kepada sesama kita dan itu edukasi tersendiri karena ilmu itu kan bukan hanya teori yang disampaikan tapi sikap kita gerak gerik kita dan keberadaan kita di majelis itu menentukan semua nilai kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala jadi tolong Saling menghargai diantara kita. Tolong saling menghargai. Saling memuliakan. Saling respect. Jangan nyinyir sama orang. Jangan ngeremehin. Kalau ada yang nanya, pertanyaannya. Kita udah tahu dari 17 tahun yang lalu. Jangan sok pintar. Uri kan uriah Masya Allah. Ja, misalnya penampilannya Belum syar'i muliakan de productie anda, anda? anda de productie gagal. Gagal. ilmu Ilmu is bukan apa yang moet hafalkan Tapi ilmu itu yang bermanfaat Yang merubah Anda Sehingga Anda mendapatkan manfaat als dunia dan di akhirat Itu ilmu Jadi kalau ilmu itu Membuat kita semakin nyinyir sama orang Semakin merendahkan orang Semakin sombong Semakin merasa diri Paling alim, paling suci <tuk> Paling bertakwa Maka Anda gagal Itu bukan ilmu Nabi Musa jadi tegur. Apalagi Anda dan apalagi kita. Nabi Musa jadi tegur. Kada beliau hanya menyampaikan fakta. Fakta. Beliau yang paling alim. Itu fakta. Apalagi kita. Bukan fakta. Jadi kalau kita merasa paling itu, itu hoax tuh. Bukan fakta. Hoax itu. Siapa bilang Anda paling alim? Yang paling tau? Yang paling senior? Enggak ada. Kalo yang fakta aja. Ditegur sama Allah. Apalagi yang hoax. Jadi ini penting hadirin sekalian. Tawadu, saling menghormati, saling menghargai itu penting. Jelas ini. Oke, siapa yang sudah hafal 20 temannya di sini? Ini kan, gimana mau tawadu, mau memuliakan, kalau kita ini gak kenal? Akhwat, ada yang sudah hafal akhwat? Nah, Terakhir kita cek ini kapan? 3 minggu yang lalu Masa selama 3 minggu antum gak pernah kenalan sama orang? Antum siapa yang hafal 20? 20? 25 deh 25? Hmm? Gak ada Siapa yang apa Kontum lagi? Oh iya belum iedantum eh, sebut 20. Sambil muka mukanya ditunjuk. Aba? Yang yang nggak nggak ha semua hadir. Yang nggak hadir berapa orang? 19 <tis> orang. Is <Yes>, sama aja. <tis> Cuman satu. Coba antum sebut. Pakai jempol sebut. Iya. Yeah. Mana mana nggak ada. Oh ada. Bian. Terus. Idam terus lima tuh berapa tuh terus lima, lima. enam mana bima bima nggak ada kau tuh nyebut-nyebut bima oh ada bima terus Amir terus Ino Indol di belakang Mbak Indol oh, laki-laki ya Terus tujuh berapa? Apa lagi Nurdin mana Nurdin Nurdin Tolong menyerahkan diri Mana Nurdin Oh ya, udah gak hadir Riki Terus baru delapan, delapan, lupa, <laughs> ya masa lupanya lima persen, ini gue delapan nih, ah. agung, kena, itu berarti nggak hadir dia pulang. Terus datang dan langsung pulang. Jamaah kajian ya, bukan jamaah sholat maghrib ya. Ayo terus, sebelas. apa lagi? Irwanda, mana Irwanda? Ayo oh, udah terus. Dua belas kok nekat untuk mengangkat tangan, berdua belas ah, antum harus kasih hadian, ngabisin waktu berarti ini tapi gak apa-apa, berusaha ada yang hafal? jazallah, berdua belas, coba antum hafalin lagi lapan, kenalan makanya malam ini lapan lagi kenalan besok coba lagi masa gak bisa kenalan lapan orang ini yang hadir berapa nih, ada delapan orang gak? ya Ouderd, <laughs> Besok, pekan de antum harus 20. Oké. Okay. Uh, yang de hadirin. de de de Meletakkan sayapnya Malaikat akan membantu penuntut ilmu Untuk mewujudkan Keinginan-keinginannya Yang positif ya Yang baik Disupport bersama malaikat Bayangkan ini luar biasa Ini kalau jadi penuntut ilmu tuh begini Malaikat tawaduk di hadapan dia Turun nggak mpingin, terus dimuliakan, terus malaikat mensupport kita, mendukung kita, ngejagain kita nih, oh luar biasa, adil sekali Maka yang sekali lagi penuntut ilmu adalah kebutuhan. Siapa yang nggak pengen? Ketika kita punya cita-cita, kita punya keinginan, keinginan kita disupport oleh para malaikat, malaikat Allah Subhanahu. Wat Makanya Wat naji Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. sama aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. Wat aala. La yastagfirulahu man fissamawati Wa man fil ard Hatta hitanu fil ma' Atau hatta l'hitanu Fi fil ma' Dan sungguhnya seorang ulama Dalam riwayat yang lain Sebagaimana Yang dibawakan Ibn Abdul Bar Dalam Jami' al Imam Fadli Itu kata-kata alim Di riwayat yang lain itu Adalah ta'libul ilam Jadi bukan hanya ulama saja Ulama dan penuntut ilmu Apa yang mereka dapatkan? Seluruh yang ada di langit dan di bumi Beristighfar untuk dirinya Hatta <tuh tuh> lhitanu fijau filma Sampai ikan-ikan yang ada di dasar-dasar laut Ikan-ikan yang ada di dasar-dasar sungai Di dasar-dasar danau semuanya beristiqfar untuk kita. Makanya kalau udah nggak udah tahu diri gue banyak dosa nih, gue banyak hilaf ngaji hadirin, ngaji. Walaupun datang pertama gagal paham, datang kedua masih gagal paham nih. Ustad kau apa sih? Datang terus tuh. Yang penting tuh salah satunya ini. Ini makhluk Allah berlister atas dosa-dosa kita. Apa mungkin semuanya hadirin, semuanya? Man fis samawati wa man fil ard yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai seluruh ikan tuh istighfar buat kita. Ini dosa kita banyak hadirin, banyak. Tapi kan kalau Semua ikan tuh istighfar, lumayan potongannya. Iya. Saya ingin tanya, jumlah ikan teri berapa, hadirin? Ikan teri itu? Ya Allah. Itu baru teri, belum ikan batok? Ya Allah. Hadirin, ini biar kita mikir aja ya. Di tahun 2016, itu ikan di Indonesia estimasinya... Itu 6,54 juta ton. Oh, 6,54 juta ton. Antum bayangin. 6,54 juta ton. Istighfar buat dosa-dosa antum. Lumayan hadirin, Lumayan. Lumayan. Wah, luar biasa. Itu 2016. Belum 2017. Kita tahu program pengkaraman kapal kan itu ngebantu loh 2017 kan ditegelemin tuh kapal-kapal tuh atau ngikutin berita gak? 2017 tuh 7,67 juta ton 7,67 juta ton 7, 6, 7 juta 6,7 juta ton aduh subhanallah Oh uh, rugi gak ngajak diri. Rugi gak jadi penuntut ilmu. Itu ngebangkas semua tuh. Itu di Indonesia diri. Indonesia. Kita belum bicara ASEAN. Kita belum bicara ikan yang berdomisili di Asia Timur. Yang KTP-nya di Afrika Utara. Atau yang kk di Amerika Selatan. Uh. Data ikan di dunia 2017 Yang bisa dipantau itu 175,2 juta, eh, 175, juta ton Tuh coba Pikir hadirin Ya Kayangan tuh Ikan tuh hadirin Wah oh. Itu udah udah lumayan. Terinya udah Batoknya udah Cupangnya udah Semua Ya kan ya ada kan ikan cupang, apalagi zaman era 90 nih kita nih dulu ada ikan cupang. Sekarang udah punah belum ikan cupang. Oh kan belum, itu berarti kalau belum punah ikut ikuti stickfard itu si cupang. Apa bayangin ini? Ya Allah, rugi kita nih nggak ngaji. Jadi ngaku banyak dosa, jangan kelabing ngaji. Ini dosa digugurin. Jadi kita, kita, tanpa kita minta, tanpa kita ngemis, itu mereka beristighfar buat kita. Subhanallah. Sudah ya? Nanti mikirin dulu tadi tuh, 175,2 juta ton. Nah kita sholat isya' dulu, sebelah nanti mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa ala wa alaihi wa Hadirin yang Wa oleh Allah. Wainna Alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. wa Alaihi Wa ilmu, maka, heel yang ada di langit dan di bumi, akan beristighfar untuk dirinya, walaupun Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya seorang ulama Dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu Maka Yang ada di langit dan yang ada di bumi Akan beristighfar Agar Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahannya Sampai ikan-ikan yang ada di Dasar laut atau dasar sungai atau dasar danau dan ini yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini yang harus kita tadaburi karena ini bukan majasi perbola hadirin ini real Makanya salah satu cara efektif untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah menjadi seorang penutup ilmu. Dan begitu kita merasa kayaknya pekan ini gue banyak dosa nih, itu harus datang ke kajian. Di samping untuk mencarce, untuk mengisi kembali keimanan kita, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita karena tanpa kita minta, tanpa kita ngemis mereka secara inisiatif diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk beristighfar. Dan sedikit informasi buat kita semua bahwa maksud beristighfar itu yang pertama untuk menghilangkan dosa dat is het effect van de effect dosa, de effect van de effect van de effect van de effect van de dag. Maar dat is het. We moeten straf van Allah. ik heb Allah, Maknanya Ya Allah, hapuskan dosa-dosa saya Dan jangan sampai Dosa-dosa tersebut Ada efek samping yang menyerang saya, jadi itu harus kita renungkan, hadirin. Jadi bukan hanya dihilangkan, tapi side efeknya dihilangkan. Jadi dan itu yang perlu kita pahami karena kan Inna Allahulayyak balu duaan min qol min Allah nggak akan terima sebuah doa dan istighfar salah satu doa memohon ampun Allah nggak akan menerima doa. Yang dipanjatkan dari hati yang lalai Dan tidak serius Jadi banyak orang istighfar itu Tidak meresapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Apa maknanya itu? Harusnya kan ada hayat ya Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya Terus jangan sampai ada pengaruh buruk Dari dosa-dosa tersebut pastilla kan Allah yang mengatakan wa maasobal kum mimusi batin fabi maka sabat aidiqum dalam surat Ash-Shura ayat 30 apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa tuh kata Allah jadi setiap dosa pasti ada set effect pasti ada akan nyerang kita nyengsarain kita buat ribet urusan kita ada musibah ada masalah Itu dosa tuh ada ini bukan hanya dosanya dihapuskan Tapi efek sampingnya dihilangkan. Dan bayangkan. Kalau 175,2 juta ton ikan beristighfar buat kita. Subhanallah. Itu yang terhitung. Ini 175,2 juta ton. Itu yang terhitung. Belum yang ngumpet. Hadirin. Ah, pas lagi di apa di audit tuh ikan ngumpet nggak kehitung ini kan angka-angka gini nggak mungkin tepat sasaran pasti lebih kan pasti lebih itulah belum lagi pas penghitungan 175,2 juta ton ini ada ikan betina lagi hamil setelah penghitungan anaknya 10 medali lagi angkanya kan mungkin tuh ya Allah jadi atau bayangin 175,2 juta ton itu semua beristiqfar buat kita makanya nggak boleh kita jauh-jauh dari kajian nggak boleh berhenti dari tolerabel ilmu begitu berhenti dari Tolabul ilum. niet hadir lagi di majelis, trickle down effect nya alle <coughs> kanten. Omdat dat, dosang de adirin niet wordt istikfarkan Wees erbij, als dan yang istighfar zonde niet verwijderd. Als je een zonde hebt, dan is die ikan ikan verwijderd. Als je een zonde hebt, dan is die zonde niet Abi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, het toller, dan ikan dan sambil gadget kan gak ada, gak ada. Gak ada. Ikan tongkol sambil wa kan gak ada, sambil selfie gak ada. Kita ada. Hadirin. Main ini yang perlu kita camkan. Ini dasyat hadirin sekalian. Itu begitu dosa kita. Makanya kan banyak banget orang tuh begitu keluar dari kajian, merasa tercarus lagi, semangat ibadah lagi. Salah satunya ini. Jadi beban dosanya tuh hilang. Beban dosanya kan hilang. Kan Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak terus allazi anqadha dhahrak itu dosa tuh di itu ngebebanin punggung kita jadi susah mobilisasi gerak untuk ibadah itu enggak maksimal kenapa dosanya kebanyakan orang lari tanwa watas so kan beda dengan orang lari Botas ransel 20 kilo isinya dosa semua kan beda, nggak akan cepat. Itu ini salah satu alasan ilmiahnya kenapa kita lebih fresh dalam ibadah setelah ngaji, kenapa kita lebih semangat lagi dalam istiqomah setelah datang ke sebuah kajian, setelah kita tolol ilmu. Ini nih dosa-dosa atau -dosa bukan satu dua dosa hadirin? jutaan tuh ya Allah. Ini yang perlu kita amalkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata para ulama makhluk-makhluk itu beristighfar untuk penuntut ilmu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Al Imam Ibn Jamaah menjelaskan wa amma ilhamul hayawanati bi adapun Allah mengilhamkan agar hewan-hewan itu istikfar itu karena ada alasan di antaranya dijelaskan para ulama li annaha khuliqat masalihi al ibani wa manafiihim karena memang hewan-hewan itu diciptakan untuk memberikan manfaat dan penekanannya nih berikutnya sepenyebabnya kata para ulama, wal ulama humul ladina yubayinu nama hawa ma dan diantara alasannya adalah karena para ulama dan penuntut ilmu mereka lah yang menjelaskan halal haram yang berkaitan dengan kehidupan para makhluk termasuk hewan-hewan. jadi karena ulama dan penuntut ilmu yang membahas tentang halal haram yang berkaitan dengan makhluk-makhluk dan hewan-hewan tersebut, maka hewan-hewan tersebut memberikan respon positif dengan beristighfar kepada mereka. Kan begitu. Kan gak boleh nyiksa binatang gak boleh kan diharamkan ini, haramkan itu. Wah, bagus dan so positif. Maka direspon dengan beristighfar. Dan yusuna bil ihsani ilaiha wa nafid darari anha dan di kenapa sih mereka istighfar buat penuntut ilmu dan para ulama karena ulama dan penuntut ilmu kata para ulama merekalah yang menasehati manusia untuk senantiasa berbuat baik termasuk kepada hewan dan melarang memberikan mudorot menyakiti mereka jadi ternyata Hewan-hewan itu. Dan para ikan dan lain sebagainya. Dan semuanya bukan ikan aja ya. Kita tadi baru 170 berapa tuh? 170. Udah nyata belum mantap. 175,2 juta ton itu kan baru ikan. Belum komunitas kudanya. Belum komunitas badaknya. Badak juga yang komunitas badak bercula satu. Bercula dua. Belum komunitas harimau belum jerapa. belum komunitas penyu banyak hadirin gitu. Belum komunitas bekicot, tuh. coba bantu pikirin tuh. Jangan remehin bekicot tadi. Oh karat, masyaallah dia tuh hadirin lah. Nah, dan nah kenapa mereka demikian? Karena para ulama dan penuntut ilmu lah yang perhatian termasuk kepada mereka dan senantiasa berbuat baik. Kepada mereka dan mengajak manusia untuk berbuat baik termasuk kepada para hewan dan mereka tersebut Artinya istighfar itu ada alasan hadirin Alasannya karena ilmu itu membuat para ulama dan membuat para penuntut ilmu senantiasa menebar kebaikan di lingkungan mereka masing-masing termasuk kepada hewan. Nah itu. Termasuk kepada hewan. Ini penjelasannya. Jadi kalau orang yang ngaji lalu keluar dari kajian tidak menebar kebaikan, belum tentu dapat istighfar. Belum tentu tuh hadirin. Mereka beristighfar karena mereka merespon kebaikan para ulama dan penutup ilmu. Karena kan ulama dan penutup ilmu ngaji. Di antara kajiannya mereka bahas misalnya hadis Nabi bahwa Allah mewajiban kita berbuat ihsan. Wa iza zabahtum fa'ahsinut zibahah, kata Nabi SAW. Kalau Anda ingin menyembelih maka menyembelilah dengan cara yang paling baik. Itu. Ya kan kan adab menyembelih gitu. <tuh> Apa kambingnya atau safiknya gak boleh ngeliat teman-temannya wafat, visabilillah. Kan gak boleh hadirin. Harus di tempat sendiri gitu. Gak boleh di... Jadi gak boleh antung tontonin. Tuh liat tuh, tuh teman lo udah mati. Teman lo dikulitin. Tuh paha teman lo tuh yang 10 menit kemarin ngobrol tuh nggak bisa orang sed so shock deh hadirnya kalau tuh kambing mati duluan gimana kan jadi bangkay belum disembelih jadi bayangin sampai nggak boleh kasih tekanan kepada mereka dia harus tenang nggak boleh ngelihat teman-temannya satu demi satu uh, apa tuh mati disembelih gitu loh dia mungkin tanya, -tanya kenapanya pada dus zeep, begin in kandang, dan gaat het op. Dan dan jadi wafat-wafat semua. Nah. Die buat enjoy begitu. Tuh. Nah. Kalau hewan aja dibuat nyaman, dibuat enjoy, apalagi manusia hadirin. Makanya kan sampelnya Nabi bagus banget dalam hadith itu. Wa ida qotaltum fa ahsinul kitla, wa ida zabachtum fa ahsinul zibha. Kalau anda harus Mengeksekusi mati seseorang, eksekusilah dengan cara yang terbaik. Dan kalau Anda ingin menyembelih, menyembelilah dengan cara yang terbaik. Kenapa dua ik heb itu yang dijadikan sampel? Karena eksekusi mati <coughs> dan ik adalah kegiatan yang gemaakt, ik heb een executie gemaakt, ik heb een nah makanya itu yang dijadikan sampel kalau sampai menyembeli dan mengeksekusi mati aja anda harus memikirkan cara sebaik mungkin apalagi yang lain gitu apalagi minta tolong bicara merespon apalagi ngobrol apalagi jalan bareng sama teman sama kambing aja harus baik apalagi sama ikhwah sendiri Sama teman sendiri. Sama akhwat sendiri. Jadi itu penuntut ilmu tuh dididik demikian. Nah karena kerjaannya menebar kebaikan. Menebar kebaikan. Sampai hewan aja dipikirkan gimana nih. Gue buat baik sama dia. Di akhir hayatnya gitu ya kan. Sebelum dipotong tuh. Pokoknya harus baik. Maka... Sebagai utang budi diresponlah Dengan istighfar Nah ini poin pentingnya karena uh, Orang berpikir Gue ngaji aja selesai Enggak Belajar merubah perilaku Belajar merubah Karakter fakuhu itu Begitu karakter berubah Jadi orang yang senantiasa Berbuat baik Maka Responnya pun akan positif. Kamata dinu, tudan, kata para ulama. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Ketika sikap kita baik, baik, baik, baik, baik, termasuk kepada hewan, akan disikapi dengan baik juga oleh hewan. Gitu, kamata dinu, tudan. <tuh> Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi demikian. Makanya ini penting nih. Dan ini sebuah konsep hidup. Kalau antum ingin disikapi baik, dihormati orang, antum harus baik sama orang. Hormati mereka. Udah. Sebab akibat sudah hadirin. Kama tadi itu Al-jaza min jinsil amal. kaidah para ulama. Balasan itu tergantung jenis amal perbuatan. Kita yang membangun Ya kalau bahasa sekarang ya kita yang membangun brand kita sendiri gitu loh. Tapi dengan konotasi positif, bukan materialistis. Ini branding hadirin. Orang tuh nyikapin kita sebagaimana kita membangun opini publik terhadap diri kita tapi bukan karena mereka, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya enggak murahan. Caranya berbuat baik kepada mereka dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kan feedback positif, pasti ada yang negatif. Ridonas goyah tunatu drok, ridon manusia cita-cita nggak mungkin tercapai kata Imam Syafi'i. Tapi secara umum, untuk khususnya untuk hamba-hamba Allah yang soleh dan jangan lupa, mungkin manusia nggak suka sama kita tapi hewan-hewan itu gitu. Antum dikucilkan satu RT, satu kampung. Tapi antum dapat istiqfar dari 175,2 juta ton kan lumayan, hadirin. Emang orang kampung berapa juta ton? Gak ada. Iya benar juga ya. Gak apa-apa. Semangat lagi itu. Ternyata ada makhluk-makhluk Allah di sekitar saya yang perhatian sama saya. Makanya kita kan orientasinya manusia. Manusia lupa itu kita tuh. Ada makhluk-makhluk lain yang setia. Gak pamri, gak, gak pamer gitu loh. Kan ikan-ikan ini gak pamer sama antum. Bro gue udah doain lo bro, jangan lupa ya. Gue dari Selat Sunda nih. Kan gak bilang gitu. Ah -ah. Jadi hadirin andirah, mereka tuh tulus sama kita tuh. Kenapa? Karena ulama dan bentuk ilmu tulus juga sama mereka. Muda tulus kita. In deze zin, in kita zin, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan dosa hilang, efeknya pun juga hilang. Dan ini yang perlu kita zin, ternyata itu karena in ilmu hobi menyebarkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Jadi PR kita zin, in deze zin, in deze zin, in deze zin, in Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la fa. Dalam hadis surat Imam Nasai, Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat berubah diri kita. Dari yang dulu syirik menjadi bertauhid kepada Allah. Yang dulu enggak suka dengan sunnah nabi, sekarang gak malin sunnah nabi SAW. Dan dulunya belin di lingkungan, jadi menyebar kebaikan. Ini yang harus kita camkan. Dan ingatlah, diransferan selalu kita ulang-ulang. Kesuksesan adalah rutinitas, bukan event. Bukan suksesnya untuk ngaji di di sini atau di majlis saya, bukan ketika hadir lalu yang datang banyak, misalnya bukan. Tapi ketika kita bubar nanti itu Itu yang menentuin benar gak tuh ilmu jadi karakter Karakter pas nunggu lift gitu loh Ini kan ngelift ngantri ya Lalu turun gitu loh Lalu ngantri makan habis kajian gitu Lalu ngantri parkir Kadang-kadang kan nyebelin juga Nah itu tuh Ya ibu udah jadi karakter kebaikan atau belum. Gitu aja. Kenapa nih? Malam ini anak-anak diem-diem. Ini enggak mau diem nih hadirin. Bingung kita nih. Ya. Ya. <kulloh> ya. E, kita lanjutkan makanya harus ngaji kita biar pada istighfar buat kita dan angka 175 juta yang jelas itu belum melibatkan semua para ikan dan yang kedua itu pun juga baru ikan belum komunitas-komunitas eh, apa komunitas-komunitas hewan-hewan lain Terus kita lanjutkan Wa inna fadlal alim alal abid Ka fadlil kamari laylat al badri al kawakib Dan keutamaan ulama Atas ahli ibadah Seperti keutamaan bulan Di malam bulan purnama Di antara bintang-bintang di antara bintang-bintang. Benar. -bintang. <tuh> Check. Ja, ini aja. ja, ja, dit is ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja ketika mic berisik, Mic diganti, gitu. Nah itu ya. Ketika anak-anak berisik, diapain? Dididik, bukan diganti. Dididik, dididik. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, loh, dia berisik lagi. Bukan ini kayaknya, ini. Ya, uh, Nabi SAW memberikan analogi Keutamaan ulama dibanding ahli ibadah Seperti keutamaan bulan purnama diantara bintang-bintang Apa maknanya? Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim Bahwa Yang dimaksud dengan ulama dan ahli ibadah dalam hadis ini adalah ulama yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi ulama yang dimaksud adalah ulama yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Sedangkan ahli ibadah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini adalah ahli ibadah yang ibadahnya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan sunah Nabi salallahu alaihi wasallam tapi dia orang awam gitu loh. Dia bukan ulama. Jadi ibadahnya benar. Tapi dia awam. Makanya Al-Qurtubi mengatakan innal 'abida lau taraka syai'an minal wajibat aw amilaha 'ala jahrin lam yastahiq ismul abid wala tasihulahu ibadah ahli ibadah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau ibadah tapi di atas kebodohan maka dia gak berhak menyandang predikat abid atau ahli ibadah gitu, gitu. jadi alim itu adalah orang yang mengabungkan antara ilmu dan ama adapun abid dia ibadahnya sesuai dengan sunnah tapi orang awam nah ini makanya ini ada ada beda nih ada beda uh, apa ada beda interpretasi antara alim abid versi nabi dengan alim versi masyarakat kita gitulah Kalau alim versi masyarakat kita, masyarakat kita apa? Gila gue punya teman alim banget bro. Kenapa? Duhanya gak pernah ketinggalan. Nah gitu kan. Oh dia mah alim tuh orang tuh di kampus. Selalu jaga sholat lima waktu gitu. Jadi maksud alim. Dema, ah, lo jangan jansok alim lo gitu lo. Gue sholat maghrib dulu ya. Lo jangan jansok alim. Jadi alim itu... Itu lebih cenderung ke orang yang rajin Ibadah. Bukan ulama Bukan. Ini kalau Di tengah-tengah masyarakat Kita. Iya gak sih Hadirin. Iya kan. Jadi Ketika uh, Dia udah jadi alim sekarang. Maksudnya itu rajin ibadah Bukan udah jadi ulama Enggak. Tapi uh, Alim itu Puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Dawud Dan lain sebagainya nah, Ini penting nih hadirin Jadi itu kalau di dalam lisan Nabi SAW bukan alim tapi abid, abid. Nah perbedaan antara ulama dengan abid itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Nah ini apa maksudnya nih hadirin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita camkan bahwa kita tahu bersama. Kalau bulan dibandingkan bintang-bintang, secara eh, misalnya secara astronomi dan ilmu perbintangan dan seterusnya, itu yang lebih besar siapa? Bintang, gitu. Bintang dibanding bulan, tapi karena bulan satelit kita lebih dekat ya, jadi kelihatannya lebih lebih besar. Betul nggak nih ngomong-ngomong? Iya. Tentu betul aja anak apa? Anak bahasa, jangan-jangan. Iya, kan misalnya bintang apa? Bintang Orion. Bintang Orion dibanding bulan kan jauh banget bedanya. Gedean mana? Orion. Tapi kalau jauhnya minta ampun maka terkesan bulan lebih mendominasi kalau kita lihat ke atas gitu loh. Nah, jadi apa maknanya? Nah, maknanya, ini harus dikaitkan dengan hadis het Imam bukhari. <tuk> Adoma' pernah dengar hadit hadith yang bersam, berbunyi begini? Nahnu ummatun ummiyah. Kata rasul SAW, kami umat yang ummi. Apa makna umat yang ummi? Sebagian ada beberapa makna ya Dari redaksi Kami umat yang ummi Di antara maknanya dijelaskan Syekh Suleman Rohaili ketika beliau menukil Penjelasan para ulama Dan Syekh Suleman Rohaili sekilas info Adalah uh, seorang pakar Fikih di Masjid Nabawi Dan pengisi tetap dan ju beliau juga Seorang mufti di Jamia Islamia <tuh> Beliau mengatakan Di antara maknanya adalah Kami umat Yang dalam menghukumi dan berbicara sesuatu dalam bingkai syariat Parameternya adalah hal-hal yang zohir Hal-hal yang zohir Hal-hal yang zohir Jadi kami umat yang ummi itu hal-hal yang zohir Ya contoh misalnya Maksudnya Ramadan, ru'yatul hilal Melihat hilal zohir gitu Solat misalnya lihat matahari sudah terbit fajar sodik belum? Terus sudah terbit matahari belum? Lalu matahari sudah di atas kita persis belum? Lalu begitu asar lihat matahari apakah? Iya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu moslat asar ngelihat matahari udah buat diri kita dan bayangan kita sama atau belum maghrib matahari udah terbenam atau orang. jadi hal-hal yang zohir, hal-hal yang zohir. Nah begitu juga ketika Nabi SAW so -so mengatakan seperti bulan purnama di antara bintang-bintang, nah secara zohir lebih gede mana? lebih gede bulan gitu loh. bulan purnama diantara bintang bintang-bintang dohir lebih gede bulan lebih indah bulan gitu loh. gitu loh. lebih indah bulan jadi jangan di jangan diceretukin saya enggak mau bulan Pak Ustaz karena ketika udah itu bopeng-bopeng ya jangan gitu loh. kan sering begitu wajah mau bakram bulan terus dijawab lagi bulan tuh bopeng-bopeng enggak sejak dohirnya tuh indah bulan kita lihat zuhir Bukan penelitian detail, bukan. Jadi, secara umum, bulan itu paling besar, sinarnya paling terang, paling indah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, mendominasi, kata Nabi SAW. Ulama itu sinarnya lebih kuat daripada orang-orang ahli ibadah. Kemampuan mempengaruhi, menginfluensi, itu lebih dalam, lebih berdampak dibanding orang ibadah, orang awam yang rajin ibadah. Kemampuan dalam merubah itu lebih kuat daripada orang awam yang rajin ibadah. Dan lebih dibutuhkan daripada yang daripada orang awam yang rajin ibadah. Jadi lebih menyinari. Dari banding orang awam yang rajin ibadah Itu kalau kita jadi ulama Kita jadi ulama tuh demikian Itu maknanya Dan ini sekali lagi pelajaran Kalau Anda melihat begitu-begitu Maksudnya Karena kan Nabi mengajak bicara semua orang Jadi kasih analogi yang simple-simple Yang semua bisa nangkep gitu Oh iya benar Maka sekali lagi Jadi ahli ibadah bagus tapi kita harus berusaha untuk belajar, belajar, belajar karena sinarnya rembulan secara zahir lebih terang daripada sinar para bintang. Lebih menggugah, lebih kuat, lebih merubah sebuah keluarga dengan catatan bukan hanya berilmu tapi menggabungkan ilmu dan dan amal. Itu poinnya. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, fainal ulama awrafatul anbiya dan para ulama adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi panna pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innamal warrathul ilma. Namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadzahu hu bi haddin waafir. Dan barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi Maka dia mendapat Dan barang siapa mendapatkan ilmu Maka dia mendapatkan Warisan yang sangat amat Banyak Dan ini enggak main-main Hadirin Dan Yahya bin Abi Kathir Pernah mengatakan Miratul ilmi khairun min mirati Zahab Warisan yang berbentuk ilmu Itu lebih baik Lebih berharga Daripada warisan yang berbentuk harta itu benar hadirin sekalian dan ilmu kami bicara panjang lebar tentang kemuliaan ilmu dibanding harta dalam kitabnya apa miftah dari saada jadi kalau Kalau anak-anak orang kaya itu Akan mendapatkan warisan Orang tua-orang tua mereka Yang kayanya minta ampun Kita datang ke sini Mendapatkan warisannya Para Nabi dan Rasul Nah itu harus kita banggakan Makanya mas mau kemana mas Mau ngambil warisan gitu Lu mau ikut gak Emang gue bisa dapat? Bisa Ini baik ini orang gitu Ajak tuh ke masjid Gitu, hadirin. Lo itu hadir. Lah itu benar. Masih ingat enggak cerita Abu Hurairah sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Al Imam Tibrani dalam Mujamal Ausat dan disahihkan Syalbani dalam Sahih Targhib. Eh dihasankan, dihasankan Syalbani dalam Sahih Targhib. Jadi Abu Hurairah hadirin, Abu Hurairah itu pernah melewati sebuah pasar di kota Madinah. Lalu mengatakan, Ya ahlas suqa ma'ajazakum. Wahai warga pasar. <tuh> Rugi banget kalian nih. Jadi kalian tuh kesian banget sih. Kan bingung orang nih kenapa Bu Hurairah Kucuk-ucuk-ucuk, bilang, Kita rugi. Kita dikesian-kesianin Sama beliau. Apa kata Warga Pasar? Wa ma dhaka ya abu Hurairah? Kenapa abu Hurairah tiba-tiba datang Kesianin-kesianin kita? Qala dhaka miratu Rasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam Yuqassamu waantumha huna Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakumin. min Eh gimana Itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Itu lagi dibagi-bagiin. Eh kalian sibuk di sini, di pasar. Ini lagi dibagi-bagi ini sekarang nih. Sekarang lagi dibagi-bagiin. Kenapa ada di sini? kenapa kalian enggak pergi terus kalian ambil bagian kalian nabi itu bagi-bagi warisan ke siapa aja oh fitrah orang dengar warisan ijo pemata aduh gitu lo qalu wa ainuhu kata mereka di mana tuh pembagiannya kok kita enggak dengar apa kata fil masjid itu lagi dibagi-bagi di masjid Makanya jadi pasar aja ke masjid tuh. Lagi dibagi-bagiin di masjid. Fahoro Jusura'ah. Itu langsung mereka keluar dari pasar menuju masjid. Dengan bergegas dan cepat banget gitu. Ditinggalin tuh pasar tuh. Lain, ditinggalin pasar. Insya tuh hadirin. Kalau Abu Hurairah misalnya sini bicara di Plaza Indonesia di PS gitu di Senen sih itu bubar tuh semua tuh lalu <luluh> ke masjid tuh mereka semua ke masjid. Wa wafah Abu Hurairah Allahumma hatta roja'u dan Abu Hurairah santai aja di masjid gitu jadi semua pergi tinggalin pasar menuju masjid Abu Hurairah nongkrong aja di masjid eh nongkrong aja di depan pasar gitu tunggu gitu hatta roja'u sampai mereka balik lagi ke pasar, baru udah duga nih nggak lama nih orang-orang kayak begini, sebentar lagi balik lagi ke pasar, udah ditungguin tuh dipantengin, jadi beliau nggak nanturin ke masjid, nggak ditungguin aja di pasar, hatero jauh, benar, tuh orang pasar balik lagi ke pasar, nggak betah di masjid, fakola lahum. Lalu Abu Hurairah, bertanya Dengan gaya polosnya Ma Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet fadakhalna niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kita protesnya sama Abu Hurairah Dan sengaja nunggu di pasar, kayaknya gue sebentar lagi dikomplain nih, benar kan? Balik ke ke pasar dikomplain beneran kan Abu Hurairah. Lalu apa kata Abu Hurairah? Fakalah lahum Abu Hurairah. Amaro aitun film masjid ahada. Emangnya tadi pas di masjid nggak lihat siapa siapa? Emangnya pas anda ke masjid tadi tuh masjid kosong, nggak ada siapapun. Kata warga Pasar Kalu bala Raayna qawman Wa qauman yakra'un al-Quran Wa qauman yatadhakarun al-hala Al wal haram Ada sih Tapi yang kita lihat tuh Ada sebagian lagi salat, Sebagian lagi baca Quran Sebagian sedang Mengkaji halal dan haram Yang ada pembagian Duit tuh gak ada Bu Hurero ada pembagian warisan Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan hakum, fadha kamirothu muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Celaka kalian Itu warisan muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu ilmu itu Ilmu itu warisan muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Ali pasar pun terdiam Itu le terdasnya para sahabat Warisan itu adik Ini warisannya rosul Horison Rasul had Gitu Dat is heel diep. Mijn vader, als hij eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal het dan terbukti, efektif. Mereka datang ke masjid tuh Dan hadirin, kan udah, udah pernah belajar imu warisan belum? Semakin banyak Warisan yang didapat Itu menunjukkan hubungan kita Dengan mayit Semakin dekat. Itu hadirin. Makanya kalau ada anak, ada cucu Cucu dapat berapa? Setengah atau sepertiga? Ah, daar zijn ook jongens en kleinkinderen. Kleinkinderen hebben wat? Nee, ze hebben kan erfgoed. Kleinkinderen moeten studeren. Waarom? Omdat ze niet kunnen. Waarom? Omdat ze niet Hubungan antum dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat dan semakin nggak ada apa-apa dari sunnah Nabi maka hubungan antum dengan Rasul semakin jauh gitu, ya boleh di tangan antum nih mau dekat dengan Rasul atau jauh. Ini yang kalau kita cangkan maka ini kebutuhan nih ini warisan Rasul nih dan gratis. Dan ini yang akan kita wariskan ke anak kita. Den. Ke anak kita. Antum belajar. Lalu antum menikah yang belum menikah. Lalu punya anak. Antum rencana nikah kan ini ngomong-ngomong. Iya, rencana. Terus kalau menikah pengen punya anak. Terus antum belajar, nanti antum wariskan itu ke anak-anak. Bukan hanya duit. Kalau antum hanya modal wariskan duit, hilang tuh duit, habis tuh duit. Tapi kalau antum wariskan ilmu, tuh anak-anak enggak -anak ada duitnya dia akan bertahan. Karena ilmu yang akan mengundang ketakwaan. Lalu ketakwaan wa yarzuqu min haitulayah tasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Makanya dir kan ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya kenapa uh, Anak-anaknya kemungkinan besar dapat warisan yang sangat amat sedikit Mungkin enggak ada sama sekali Apa kata Umar bin Abdul Aziz Apa yang perlu saya khawatirkan Kalau anak saya yang bertakwa Allah kan Allah kanapa, kanapa, kanapa, Allah kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, kanapa, wa kanapa, Ini warisana berkah nih hadirin. Berkah. Ini berkah. Jadi ini yang harus kita cari. Kita kejar. Makanya kata Nabi, bihadzin wafir. Barang siapa yang dapat ilmu, dia dapat warisan yang sangat amat banyak. <tuh> Dan ini yang bisa membuat keluarga kita jadi sakinah. Lalu anak-anak kita jadi saleh dan salihaf. Lalu kita diberkahi dimanapun kita berada. Waja'alani mubarakan ma kuntu. Kata Nabi Isa. Allah berikan keberkahan kepada diriku dimanapun aku berada. Kenapa? Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Makanya kan kata Ibnul al dalam risalah kepada salah satu sahabat atau saudaranya kan. Kalau anda mau berkah, hidup anda itu harus penuh dengan ilmu baik belajar maupun mengajar atmosfernya tu harus ilmu baru berkah tu hidup ini kan hidup kita cari keberkahan hadirin dan itu kehidupan para ulama ya, dengan demikian berakhirlah uh, hadis yang panjang ini dan uh, kita cukupkan dan kita akan masuk ke pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya Ujian lagi Ya Sengaja dikasih tahu Dari minggu depan kita Ujian Satu hadis aja Santai aja hadirinlah Ujiannya Sebentar aja hmm. Dan orang-orang sejati itu tidak lari dari medan perang hadirin, ya itu aja. Kita lihat mana yang ori, mana yang kwe di depan-depan. Ya kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah ketika kita melakukan, melakukan menuntut ilmu, tapi kita tidak tahu fadilahnya? Apakah kita tetap mendapatkan fadilahnya, walaupun tidak meniatkan ingin mendapatkan fadilah tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan syarat e, beribadah kita harus tahu semua keutamaan dan fadilahnya. Dan kalau kita nggak tahu pun, kita akan dapat fadilah tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan Dan kalau Allah sudah janjikan Allah enggak akan ingkari janjinya Inna allaha la yukhliful mi'ad Allah enggak akan Mengingkari janjinya <tuh> Ya, mak kalau manusia aja Enggak mengingkari janjinya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Allah Antum misalnya Ke sebuah antum butuh mobil. Antum butuh mobil, lalu ke sebuah dealer. Tujuan antum ke dealer tersebut karena mobil yang antum incar itu sesuai dengan spek kebutuhan kita. Jadi kita ke dealer, pengen beli mobil sesuai dengan spek kebutuhan kita. Kita gak peduli tuh apakah ada diskon pada bulan ini atau enggak. atau ada uh, promo apapun kita nggak peduli tapi ternyata dari pihak dari pihak apa namanya dari pihak brand tersebut itu kasih promo barang siapa yang membeli di bulan ini maka dia akan dapat kaca film gratis lalu akan dapat uh, audio yang dengan brand yang bagus lalu akan dapat jok kulit gratis. Lalu dapat biaya servis gratis umur hidup gitu loh. Ya bisa aja asal bulan ini. Nah, pertanyaan ketika dia beli tuh mobil di bulan tersebut dan dia enggak tahu ada promo-promo tersebut. Kira-kira dapat promonya enggak? Ya, dapat enggak? pasti dapat kecuali kalau dimainin sama uh, apa namanya uh, marketingnya atau salesnya pasti dapat walaupun tapi saya nggak tahu ya dapat ini hak bapak nah kalau manusia bisa begitu masa Allah nggak bisa Allahu Akbar rahman rahim tapi yang jadi masalah yang jadi masalah adalah semakin kita nggak tahu keutamaan sebuah amalan maka Kecenderungan kita malas dan kita lemah dalam beramalnya itu semakin besar, dan semakin kita tahu keutamaannya, maka itu akan semakin membuat kita semangat dalam beramal. Itu poinnya. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasehatnya, eh, mohon nasehatnya pada sebagian ikhwah atau sebagian akhwat yang berbicara ketika kajian. Ya terima kasih jazolahfir atas pertanyaannya. Eh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ini masalah klasik kita nih ya dan harus kita ingatkan terus-terus-terus yang yang kasihan itu yang bicara karena bahaya di hadapan allah itu bahaya ilmunya jelas nggak akan berkah ilmunya nggak akan berkah karena bil adabi tafhamul ilma hanya dengan adab orang akan memahami hakikat ilmu Kalau dia tidak tahu hakikat ilmu Dia tidak akan dapat keberkahan ilmu Jadi tidak akan berkah Terus yang kedua Dia akan berdosa Mendolimi orang Lalu berdosa karena tidak menjaga Adab di masjid, di rumah Allah Lalu Kalau misalnya itu Berkaitan dengan anaknya Berarti dia bisa kena dosa lagi Tidak menjalankan Surat apa Tahrim ayat 6 Ku anfusakum wa ahlikum naro Jagalah diri kalian dan keluarga kalian Dari siksa api neraka Dan Ali bin Abi Talib menjelaskan Tafsirnya apa? Gimana cara menjaga Keluarga dari api neraka Dididik Diajarkan dan Diterangkan adab yang benar Jadi didik agama Dan adabnya harus diajarkan Dan hadirin sekalian Para ulama dulu itu mengajak anak-anak mereka ke kajian. Tapi bedanya apa? Bedanya apa yang dikatakan Sufyan al-Thawri? Kata Sufyan al-Thawri: Kanulayyukri junna abnaahum li ilmi hatayat adabu. Mereka dulu para sahabat, para tabiin tidak akan mengajak keluar anak-anak mereka untuk kajian sampai mereka ajarkan adab dulu ke anak-anak mereka, itu, di briefing dulu, dijelaskan kita mau ke rumah Allah Nenek, kita harus punya adab. Tapi masih kecil bisa, justru masih kecil itu lebih dekat dengan fitrah. Cuman masalahnya kita sudah maksimal atau belum? Itu kalau mau kan katanya ik heb een Russische man genoten van Salafusole, ik heb een Salafusole genoten. Nah, en ik ben Salafusole, ik ben Gini, ik ben Gadian. Ik ben Salafusole, ik ben Gini, ik ben Gini, ik ben Gini, ik ben Gini, ik ben Gini, ik ben anak ik ben Gini, ik ben Gini, ik ik ben Gini, ik ik ik Kita nih yang 20 tahun, 30 tahun, pada -pada ngobrol childish berarti. Lebih childish daripada anak-anaknya salafus soleh. Gitu lah. Jadi gak cocok. Dibilang ngikutin salafus soleh agak kurang cocok. Ngikutin balitanya salafus soleh mungkin, mungkin juga gak cocok. Jadi coba kita renungkanlah hadirin sekalian. Allah Ta'ala Misawab. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada Ustadz dan jemaah semua. Amin. Ustadz saya mau bertanya, bagaimana yang kita, sebagaimana yang kita tahu meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk perbuatan dosa. Bagaimana bila seseorang ister meninggikan suara di hadapan suami? Iya. Eh, terima kasih atas pertanyaannya. Menikah suara di atas suami Tergantung ya Kalau misalnya maksudnya menjawab Menentang Melawan Maka itu diharamkan Dan bisa terjatuh ke dalam nusyuz Tapi kalau memang Karakternya Misalnya Istrinya orang Tapanuli Atau orang Ambon Atau orang Manado Suaminya eh, Solo Kraton Misalnya otomatis kan Lebih tinggi, ya itu gak apa-apa Kalau gak ada maksud demikian Tapi kalau maksudnya Menunjukkan perlawanan Perdebatan, itu bisa jatuh Ke nusyuz Jatuh ke nusyuz Itu bahaya hadirin sekalian Apa ciri-ciri Seorang istri dikatakan dayut Anda mohon nasihat agar tidak termasuk Kedalam perbuatan dayut Ya, heb khairan. al uh, pada Ik heb het al laki laki ya. het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al Siapa youth Seseorang yang membiarkan kemungkaran di dalam keluarganya. Tapi kita tahu dalam ilmu usul gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik rijal, het al nisa, berlaku untuk laki-laki, berlaku juga untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengecualikan dan membedakan maka kalau tidak ada yang membedakan dan menge menge mengecualikan maka ini juga berlaku buat wanita berarti wanita yang membiarkan ada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya khususnya anak-anak karena tanggung jawab wanita lebih terfokus ke anak-anak dus als je maka ini bisa masuk ke dayut. Waalaikumsalam is alaikum. Assalamu'alaikum alaikum was alaikum was alaikum. Ik naksir wanita tetapi dirinya tidak berhijab bagaimana cara saya untuk men, untuk dapat mendorong dia supaya mau menggunakan hijab sementara kalau diajak ke pengajian selalu menolak mohon penjelasan ustaz apa yang harus saya lakukan mengingat ortu saya mengharapkan mena, menantunya kelak berhijab dan taat pada aturan agama dan apakah ada tips-tips memilih istri yang sesuai dengan syariat Islam Iya jelas ada tapi nanti kita gak pulang-pulang karena materi ini panjang Intinya adalah yang jadi masalah adalah karena kita jatuh cinta sebelum waktunya Itu yang jadi masalah Makanya salah satu uh, apa positifnya konsep Islam kita diarahkan berpikir seobjektif mungkin Karena ini penting, ini keputusan yang menyangkut, bukan hanya kita loh, bisa jadi tujuh turunan kita. Kalau misalnya, iya kan, keputusan menikah itu kan keputusan besar, itu menyangkut bukan hanya kita, itu bisa tujuh turunan tuh. Nah kalau anda memutuskan dengan nafsu, dengan kebutaan, gimana anda bisa sukses? dan ini enggak simpel. Ini tidak simpel. Oleh karena itu ketika kita sudah jatuh cinta duluan, kita enggak akan objektif. Nah, karena ini didorong-dorong. Enggak boleh ngedorong wanita tuh enggak boleh hadirin. Jadi, gimana dapat mendorong dia supaya mau menggunakan hijab? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu solusinya adalah Kembali ke basic Dan Buat kondisi senetral mungkin Bener gak dia adalah calon Yang ideal Buat kita Calon ibu buat anak kita Calon nenek buat cucu kita Atau mikirnya sejauh itu gak sih? Enggak ya Enggak ada ya Untuk-bentuk aku mau cari calon ibu Buat anak-anakku Saya belum pernah dengar Karena dia calon nenek yang baik Pak Ustaz <tuk> <tuk> Padahal benar juga kan Padahal benar tuh kalau Antum bisa begitu tuh Antum harus lebih visioner Dan yang kedua Saran saya minta masukan ke Orang bijak yang Antum tahu Apakah benar Ini wanita yang terbaik buat Antum Kecuali dari faktor hijab. Kalau memang dia yang terbaik buat Antum. Kecuali dalam faktor hijab, faktor hijab ini. Itu mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau faktor hijab ini. Hanya satu dari banyak catatan. Maka sebaiknya cari yang lain. Allah SWT. Banyak banget. Assalamualaikum. Sat waalaikumsalam. Ada seorang ikhwan yang sedang taaruf dengan saya. Setiap kali saya ajukan beberapa pertanyaan, ikhwan tersebut menjawab nanti akan dijelaskan saat nador. Jadi ikhwan itu inginnya nador dulu sambil diskusi. Apakah saya boleh menerima dan merutih permintaan ikhwan tersebut untuk nador? Eh, uh, ya terima kasih. Ikhwan itu punya hak untuk mengatakan demikian. Tapi anti juga punya hak untuk meminta jawaban eh, secepatnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia gak kooperatif, kita bisa berpikir untuk eh, memilih yang lain. Dan eh, menjawab pertanyaan itu gak harus tunggu nantar hadirin. Bisa dijawab saat itu juga. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadi... E, bisa disampaikan keikuan tersebut, secara syari gak ada dalil yang mengharuskan Antum menjawab pada saat nador. Terus yang kedua, saya butuh jawaban itu e, pada saat ini, bahkan jawaban-jawaban yang saya, dari pertanyaan saya, itu saya gunakan sebagai e, pertimbangan apakah kita nador atau tidak. Kalau dia tetap kekaya, udah cari yang lain aja. Kalau dalam masalah simpel begini, udah mulai ribet, Gimana kalau e, nikah nanti hadirin Gimana bicara uang susu anak bi, Gimana bicara uang gedung Kan repot nanti Ini yang simple gitu Assalamualaikum, Assalamualaikum Saya perempuan baru saja menyelesaikan S2 Tapi kadang saya sering berpikir Apakah pendidikan yang saya tempuh Untuk mencari ilmu ini bernilai pahala juga Ustadz karena ilmu ini adalah ilmu duniawi bukan ilmu agama terlepas lagi banyak dasar ilmu apa nih ilmunya dari Barat dan apakah ilmu duniawi seperti ini juga wajib diamalkan seperti ilmu agama atau ditinggalkan saja dan e, beralih untuk belajar dan mengamalkan ilmu agama saja terima kasih ya jazumullah khairan. Yang pertama doa tadi tuh. Allah ma ini ilman nafi. A. Ya Allah aku meminta engkau ilmu yang bermanfaat. Karena banyak waktu kita habis belajar ilmu. Ternyata gak ada gunanya. Baik secara substansi ilmu itu gak ada gunanya. Atau bahkan merusak. Atau substansinya bagus. Tapi buat kehidupan kita gak ada gunanya. Gitu loh. Jadi ilmunya bagus, mungkin untuk orang lain, untuk yang e, apa, spesialis di bidang itu. Tapi kita itu nggak nggak pakai ilmu kayak begitu. Jadi waktu habis umur habis, terus apa namanya e, tenaga habis, hafalan juga habis dipakai buat itu, ternyata nggak diterapkan sama sekali gitu hadirin sekalian. Sedangkan al-fatihah belum tamat. Al-ikhlas gak ngerti, konsep la ilaha illallah juga bingung. Padahal kan itu yang pasti itu. Jadi intinya pilih yang paling bermanfaat. Cari yang pasti dulu. Baru setelah yang pasti, yang kemungkinan terbesar. Nah yang pasti kan mati hadirin. Yang pasti itu alam barzakh. Yang pasti itu hari kiamat. Adapun kaya belum pasti. Tua juga belum pasti. Uh, sukses juga belum pasti Punya perusahaan belum pasti Jadi yang pasti dulu di, diamankan terus setelah yang pasti diamankan Baru kita bicara ilmu-ilmu yang Ilmu-ilmu yang lain Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan yang kedua Karena yang bertanya ini perempuan Pertanyaan besarnya adalah Sudahkah kita tahu Ilmu tentang uh, Keluarga Menjadi istri dan Mendidik anak Karena kemungkinan terbesar Setelah kematian Bagi wanita adalah Nikah hadirin Betul gak para akhwat Ada yang udah berazam jadi jomblo sejati Kan gak ada Jadi semua ingin nikah Nah itu dulu gitu loh dipastikan Nah begitu udah, safe, udah safety Baru berikutnya uh, Ilmu yang ilmu yang uh, mungkin buat buat yang paling manfaat buat umat Islam misalnya, atau ah, gimana, kita ini udah S2 ya, jadi gimana ilmu saya ini bermanfaat buat umat dan kalau saya niatkan sebagai sarana uh, ke akhirat, ini bisa saya gunakan dan kalau seperti itu gak masalah karena kan tadi, al-mu'min, ilmu'min kalbunyan, mu'min dengan mu'min ibarat satu bangunan Gak, gak, gak bisa semuanya jadi Bajaringan Harus ada yang jadi bajaringan Harus ada yang jadi batu kali Harus ada yang jadi batako Harus ada yang jadi air Harus ada yang jadi semen Harus ada yang jadi tanah dan lain-lain Jadi kita bersinergi Dengan yang lain Dan para sahabat nabi itu spesialisasinya Beda-beda Ada yang ahli perang seperti Khalid bin Al Walid Ada yang periwayatan hadis Seperti Abu Hurairah Ada yang halal haram Seperti Mu'af bin Jabal Lalu ada yang dakwah Seperti Huzaifa Lalu ada asisten Nabi Anas bin Malik Dan lain sebagainya Wallahu ta'ala alam bisawab Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan begitu juga seluruh umat Islam di seluruh dunia, amin ya rabbal alamin Ustaz seperti yang saya ketahui bahwa doa dikabulkan dalam satu dari tiga bentuk yaitu dalam, keingin, dalam bentuk keinginan itu sendiri, atau dilindungi dari musibah, atau akan disimpan untuk di akhirat Ustaz dengan mengetahui hadis ini, saya yakin doa-doa saya tidak akan menjadi sia-sia namun Ustaz saya tidak bisa membohongi hati yang kecewa apabila keinginan tidak terkabul. Saya tahu Ustadz yang terjadi adalah yang yang terjadi adalah yang terbaik untuk saya. Saya tidak meragukannya sama sekali. Insya Allah. Hanya saja Ustadz saya jadi tidak berani menyebutkan keinginan saya kepada Allah dengan detail. Saya hanya minta secara umum seperti minta yang terbaik saja dalam menjalani sesuatu. Karena saya takut sedih atau kecewa dan Kacwa bila tidak sesuai. Apakah ini salah Ustad? E, mohon penjelasan. Ja, s'n Allah kairan. Iya, ja, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ilmu itu. Ilmu itu harus menyentuh hati hadirin. Harus menyentuh hati. Bukan sebatas dipahami dengan otak. Atau dengan akal pikiran semantak dan ini yang terjadi udah tahu nih tapi tetap aja kecewa udah tahu tuh tapi tetap aja kecewa karena ilmunya belum sampai hati sedangkan konsep yang benar kan kita udah bahas dalam surat apa Al-Ankabut ayat 49 bal huwa ayatun baninatun fi suduril utul ilma ayat bahkan dia mereka apa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang jelas di dada dada para ahli ilmu bukan di otak otak karena itu tadi yang ngerubah tuh di sini jadi gimana cara memasukkan ilmu maklumat itu ke dalam hati makanya ini bukan tentang konten ini tentang proses memasukkan ke dalam hati ilmu itu di dalam dada adanya rasa kecewa berarti kan kecewa tuh di mana nah, Sakitnya di mana tuh, tuh kan tuh, cepat kalau ngomong begitu itu, iya kan? Lo kenapa megang-megang gini? Gue kecewa nih mas, gue kecewa kan nggak begini, nggak ada kecewa megangin urat nadi itu nggak ada, kah? Dan kecewa tuh di sini udah, jadi hadirin, ini belum masuk kesini nih jadi masalah. Terus caranya gimana? Banyak zikir. Alabi zikrilahi tatmainul. katanya dengan zikir itu hati itu jadi tenang. Berarti zikirnya kurang nih. Zikirnya kurang. Ngajinya kurang. Karena ilmu itu yang akan mengobati. Jadi hati ini yang harus dicapkan. Nah kalau kita tahu yang terbaik kenapa kecewa? Kan belum terima berarti itu. Belum nerima, belum kubul Sama takdir Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin ini yang terbaik Tapi aku kecewa Kan gimana sih gitu Kan gak kontradiksi Ini paradoks Kalau yakin ini yang terbaik seneng Yang terbaik itu seneng Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ini menunjukkan bahwa Ilmu itu harus berproses Mulai dari sini diturunkan ke sini Dan itu butuh waktu Harus istiqomah Dan harus doa kepada Allah Banyak doa hadirin Dan selalu ingat kepada Allah S.W.T Zikir tuh jangan ditinggal Dan ini yang membedakan ilmu dunia Dengan ilmu akhirat Ilmu akhirat Masuknya tuh ke sini Bukan hanya surat, oh gua ngerti gua paham, tapi diamalin enggak Karena belum di sini. Kan idza salahat saluhal jasad kulluh. Kalau ini baik, semuanya baik. Banyak orang tahu enggak ngamalin karena ilmunya enggak di sini. Tapi sebatas di sini. Mungkin ini yang bisa disampaikan terima kasih dan mohon maaf banyak pertanyaan yang enggak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang alim dan uh, tentang Masalah-masalah en dan maakt hij ook nog een